Golong artis ibu kota, Sing due goyang setrum saat Jawa Timur bro, Ratu oplosannya Indonesia yang sering ada tonton di layar televisi anda tentunya lewat kaset VCD DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada Ramayana juga ada Warga Kasreman, MDH Soting, Wiwi Sagita. Tu palapa! Oh no Niech się